Pak tahunya tidak datang Sehingga repot Dia sudah terlanjur suka dengan rasanya Terlanjur enak tidak perlu kemana Mana, Akhirnya jadi kalang kabut Ya Kalang, kalang kabut Dia niat ingin 5 hari tinggal di masjid Dapat pahala yang besar Tapi ternyata 5 hari di masjid Pahalanya kalah besar dengan dia keliling jualan Jualan tahu Kenapa? Dengan jualan tahu Income-nya cukup, istrinya hatinya tenang Tidak bersulullah tidak banyak kalau kelu kesah. Ibadahnya bisa lebih khusu. Allahu Akbar beras cemah pak tenang. <tuh> Betul kan? Allahu Akbar beras cemah pak tenang ya. Allahu Akbar tingtung tingtung orang mau nakeh tenang. Duit bayar sudah ha? ada. Allahu Akbar ini Allahu Akbarnya bisa tenang. Coba begitu suaminya kok mande kerja 5 hari. Allahu Akbar itu kelihatannya gas mau habis itu ya duitnya dari mana akhirnya sholatnya nggak khusyuk sholatnya nggak nggak khusyuk Gara-gara ini suami yang biasa jualan tahu meliburkan jualan tahunya lima lima hari nah ini yang yang seperti ini seperti ini kelihatannya baik kelihatannya baik karena tujuannya Allah tujuannya Allah tapi sebetulnya itu nggak baik nah bisa tahu begini kalau kita belajar kalau nggak belajar ga nggak ngerti Makanya jangan sampai kita rugi Udah ninggalkan dunia Dunia gak dapat, Akhirat juga gak dapat. Bukan Bukan namanya apa itu uh, Yang lawo rambak itu apa mas Edwin Biasanya dokter Hermansa itu Istilahnya dokter Hermansa Punya pepatah bagus itu Sego pecel Lawo Rambak nah, Dunyo kecekel akhirat kecanda, ya itu cocok itu sego pecel lawo ramba ya. dunia kecekel akhirat kecanda ini saya ngomong begini diprotes lewat SMS dan Whatsapp Habib, saya ada di Kalimantan gak mudeng bahasa Jawa tolong diterjemahkan sego pecel lawo ramba makan nasi pecel makan nasi pecel nasi pecel itu di Jawa ya, nasi pecel pecel sayur mayur ada bumbu kacangnya nasi pecel kemudian lauknya rambak rambak itu kerupuk ya rambak itu kerupuk ini pantun ya dunia kecekal dunianya bisa didapat akhirat kecanda akhiratnya juga ada dapat itu yang cocok jangan sampai terbalik ya dunia luput akhirat ya luput ya naudzubillah min Menteri sudah di dunianya sengsara, akhiratnya sengsara. Semua itu karena apa? Karena tidak pakai ilmu. Ya karena tidak pakai, tidak pakai ilmu. Maka sebelum kita lanjutkan ini, biar akhiratnya dapat, dunianya dapat, kopinya diminum dulu. Karena ini di depan mata ini ya. Kalau udah adem tidak, tidak enak. Santai saja kita belajar. Monggo diunjuk susunya. Jadi para pendengar, pemirsa,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 umat Islam di antaranya ada minal bid'ah ila sunnah dari perbuatan yang bid'ah menuju sun, sunnah. Lah kita aja doanya seperti itu, masa kita dikatakan ahli bid'ah. Kan lucu ya. Kita tuh doa itu kalau yang yang bid'ah-bid'ah kan mungkin enggak pernah doakan orang lain agar lepas dari bid'ah. Kalau kita ini muslimin diri kita kita doakan jangan sampai berbuat bid'ah. Masa kita yang mendoakan berbuat bid'ah. Enggak mungkin ya.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 istilah istilah untuk sebuah sikap sikap bagaimana tajrid itu seperti ada melepaskan baju ada orang pakai baju bajunya dilepaskan itu namanya jaradatiab dia mentajridkan bajunya ya lepas pak pakaian eh di sini yang dilepaskan bukan pakaian tapi melepaskan semua sarana-sarana duniawi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 ngaji, pengajian, salat, zikir, wirid ngaji. Saya ini hidupnya pasar terus. Kumpulnya sama ikan asin ya. Atau kalau dikelewer kumpulnya sama kain terus gitu kan? Dikit-dikit kain, dikit-dikit kain. Udah kuyung saya ngadepin dunia. Saya mau tinggalkan semuanya, saya mau ke masjid saja. Saya tidak mau kerja lagi. Saya enggak mau kerja lagi. Saya bisa kok makan sehari sekali saya bisa.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 Begini, kalau pasar sepi, masjid rame atau sepi? Tu, keras ini pengalaman soalnya. <laughs> pengalaman lihat di masjid, tuh ya. Jadi kalau udah pasar sepi, itu masjid lah rame. Alhamdulillah, masih larinya ke, mas ke masjid. Betul kan? Jadi kalau dia ke masjid gara-gara pasar sepi, lah.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 tidak ada urusannya dengan pasar sepi pasar ha? ramai pasar sepi ya salat berjamaah pasar ramai ya salat berjamaah enggak stres ya salat berjamaah stres ya salat ber berjamaah ahli ibadah ya salat berjamaah ahli maksiat ya salat ber berjamaah salat berjamaah ini sudah lazimnya mukmin ya begitu salat ber berjamaah jadi jangan kita bahas bab salat berjamaah tapi ini di luar salat berjamaah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 Bersih-bersih. Jangan mengata lebih baik saya duduk di musyola dan masjid ini, sholawat, zikir daripada gempur gempur di depan. Paham maksud saya enak? Ya, kadang kan kita begitu. Lihat orang yang khusus di masjid. ya Kita merasa kecil hati. Wah saya ini kok cari dunia. Sedangkan dia zikir di masjid. Cari duniamu ini kalau benar lebih hebat daripada yang duduk di masjid. Bisa lebih hebat daripada yang duduk di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 Tempo itu ya, waktu itu. Uh, guru, saya izin pengen pergi ke Hadromut, mau nyantri di sana. Bagus atau enggak bagus nih? Bagus kan? Ngambil ilmu dari negerinya Wali Songo langsung. Itu kan bagus. Ya. Tapi aneh nih guru ini. Jawabannya, kamu jangan. Kamu tidak usah cari ilmu ke Hazramud. Kamu kuliah. Sampai selesai kerja cari duit. Kamu kuliah sampai selesai kerja cari duit. Kira-kira ini bertentangan tidak ini? Yang satu ni kau ingin anudani pengin cari ilmu kan bagus. Tapi gurunya justru mengatakan kamu kerja cari duit. Kenapa? Karena guru lebih mengerti. Ini bukan bidangnya dia jadi ulama. Bukan. Dia bakatnya ini bidangnya cari Duit dan tugasnya dari Allah dia cari duit Dia akan manfaat buat keluar Keluarganya Dia akan manfaat buat kerabatnya Dengan dia punya du duit Sebaliknya saya Nah ini lucu lagi Saya pamit <guluh> Almarhum Habib Anis itu Saya pernah pamit tapi di dalam hati ya enggak sempat mengucap Kan saya pernah cerita loh. Di hati saya mau ngomong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 Ramadhan, Ramadhan, ada anak muda datang ke majlis Ar-Rawdoh Saya mau ngabdi di majlis ini Selama bulan Ramadhan Dari mana? Purwokerto, babe Naik apa? Naik bis Dari Purwokerto, naik bis ke Solo Mau ngabdi di ar -Rawdoh. Saya nanya Punya ibu? Punya, babe Punya bapak? Punya Sekarang juga naik bis lagi pulang ke Purwokerto Ya ngabdi sama ibu bapak bapakmu ya ngabdi sama ibu bapakmu lah ini lu kadang orang gitu niatnya dia baik niatnya bah, baik tapi itu nafsunya gitu lo itu nafsunya kalau niatnya cari ridanya Allah ngapain jauh-jauh ke Solo gitu kan ya oh ibu bapaknya ah, ada dan butuh kecuali ibu bapaknya anaknya 30 nah itu lain masalah kan saya nanya anak keberapa jumlah berapa ini berapa gitu ya lah wong ini masih butuh dikancani kok justru kamu tinggal tinggal tinggal Nah ini dari nafsu. Dari nafsu. Sering orang enggak sadar. Dikiranya itu apa namanya? Ini adalah bisikan malaikat. Malaikat tekondi. Malaikat model apa ini ya? Ini bisikan mala malaikat ya. Saya mendapatkan petunjuk yang jelas, Habib, saya harus tinggal di masjid Ar-Raudah satu bulan. Saya jawab saya dapat petunjuk yang jelas. Saat ini juga saya suruh ngusir jenengan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 Kalwat atau uzlah kan begitu untuk uzlah untuk kalwat. Penginnya sih, ya masuk kalwat uzlah, udah 40 hari nggak keluar. Dikir doa ngaji, dikir doa nabi, ngaji ketemu kanjeng nabi. Siapa yang nggak pengin? Ya usuk solawat terus sampai ditemui kanjeng nabi gitu. Nggak pengin dia, ya. sampai ditemui Rasulullah SAW. Pengin gitu. Tapi saya harus tinggalkan jenengan. Kira-kira bagaimana?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 40 hari gak keluarnya, mimpinya oke okay, ketemu Nabi Tapi jangan disuruh 40 hari gak Gak keluar Abot gak ketemu Mas Edwin itu ya <tuh> ini, ini cuman contoh Ini cuman contoh Kadang orang dengan ceramah-ceramah Ngajar-ngajar Di hatinya timbul jenuh gitu loh Jenuh Apa yang saya dapat ya Cuman ceramah-ceramah Gak seperti Kiai itu Gak seperti Habib itu hidupnya di kamar pegang tasbih fikiran subhanallah subhanallah itu masya Allah dikit dikit mimpi ketemu nabi dikit dikit mimpi ketemu nabi apa saya mimpi ketemu nabi gitu kalau begini begini susah saya harus duduk fikir yang banyak ini lah kalau saya duduk fikir subhanallah subhanallah misalnya seratus ribu kali kemudian saya enggak belajar terus ngajarnya bagaimana gitu, tahap jadi sama kalau jenengan cari duit ke Tempat kerja masing-masing, para ulama yang tugasnya cari ilmu, ya cari ilmu yang tugasnya ngajar ya, yang ngajar. Lah ada orang-orang itu yang tidak ngajar lagi, nggak cari ilmu lagi, cuma pikiran, tasirit betul-betul tasirit, melepaskan diri dari sarana-sarana duniawi maupun sarana zahir, dia nggak baca kitab, ya gak ngajarkan ilmu yang di, di kitab cuma tasbih, solawat, tapi ilmunya luar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 Nah, tapi kalau ditinggalkan ngajarnya untuk yang seperti itu, ini dunia. Itu namanya keinginan naf nafsu. Dan ini sebetulnya yang ditulis oleh Ibn Ataillah pengalaman pribadi beliau ketika beliau berguru pada Abu Abbas Al Mursi radhiyallahu taala. Jadi Ibn Ataillah asalkan dari ketika datang ke gurunya mau pamit, datang mau pamit. Mirip saya tadi mau pamit, cuman bedanya saya pamit mau cari duit.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 berniat pengen meninggalkan kampusnya jadi dosen tuh mau ditinggalkan semua mau duduk zikir wirid saja ketahuilah yang seperti itu nggak bagus bagusnya itu dia tetap ngajar tetap di kampusnya tetap jadi dosen tetap jadi penceramah jangan khawatir para wali itu kalau dapat karunia dari Allah Orang-orang yang ngajar dengan dengan dengan meneguni tugasnya dari Allah itu nanti juga dikasih bagian. Jadi nggak usah nggak usah capek-capek dikir -capek wirid bagian dikir wirid bagiannya kami kami nanti dia dengan sibuk ngajarnya itu karena Allah Taala kalau kita dapat karunia dari Allah kita juga akan berikan pada dia nyoh nyoh nyoh akhirnya ibnu ataylah nggak jadi nanya nggak jadi nanya jadi seperti kita ini misalnya ya.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 Saya yang cari duit capek-capek beli pizza. Misalnya begitu ya. Saya cari duit capek-capek, saya beli beli pizza. Mas Edwin ini nyantai ngepel. Misalnya ngepel musola Rodotul Jannah ini. Beliau ngepel musola. Tidak usah cari duit, tidak usah beli pizza. Saya yang belinya. M -m, nih silahkan. Paham maksudnya? Paham kan? Bagi itu tugas. Karena yang ngasih tugas itu Allah. Jadi masing-masing punya kemuliaan sendiri-sendiri. Sampai di sini masih pengen ninggalkan kerjaannya? Ayo, emangnya emangnya nanti kalau jadi kiai bisa ikhlas begitu meninggalkan kerjaannya, ya mau jadi ostad, mau jadi os, ustad. baru ninggalkan pekerjaannya di Vietnam macam macam stres jadi Ustadz tidak jadi, mau balik kerja sudah, tidak bisa lah, bagi, na'udzubillah, amin, kemudian orang meninggalkan sebab dunia ini, kadangkala bukan juga karena dorongan ingin dekat sama Allah, kalau dorongan ingin dekat sama Allah ini kan baik ya, tapi itu bisa jadi karena naf nafsu, ada yang dorongannya sebetulnya datang pengajian, itu karena memang dia malas kerja, tidak sanggup cari duit, stres, Ya stres, tidak sanggup cari cari duit. Akhirnya dia tinggalkan itu. Ya udahlah, saya mau di masjid aja, saya mau ngaji solat ngaji solat. Ini juga buruk. Kenapa? Lawang kamu dikasih tugas sama Allah, kok kamu tinggalkan tu? Gimana? Kamu tu ditugasi Allah boleh aduwe, lah kok kamu tinggalkan. Nah terus kamu ini mau nurut sama siapa? Mau nurut sama siapa? Allah enggak mau kita begitu. Makanya dikatakan minaz dunubi.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 nah makanya jangan jangan apa namanya meninggalkan kerjaan terus ke masjid dengan harapan mendapatkan ampun ampunan nolong ampunannya dikasih sama Allah dengan sumpekmu itu kok sumpek kita itu mendatangkan ampun ampunan berarti jenengan kalau cari duit gak dapat sumpek alhamdulillah atau naudzubillah pertanyaan ini jenengan ya cari duit cari duit gak dapat terusum sumpak Mestinya Alhamdulillah atau Na'udzubillah. Yang di atas kok cuma diem. Yang sudah ngerti ya mengucapnya Alhamdulillah. -hamdu, Al Makanya mu'min itu kalau ilmunya banyak enak. Apapun kondisinya mesti ya. Jadinya Alhamdulillah. Tidak punya duit. Wah dosokuntek. Ya memang kaken dosok. Ya. Makanya tahun ini kebanyakan dosa nih rezeki rada seret kok angel men. makasih Allah, dihapuskan dosa-dosa saya dengan begini. Engkau Maha tahu kalau saya ini lidahnya kurang istighfar ya Allah. Makanya dikasih rezeki saya seret dikasih sumpah. Ya ini, ini sepele ya, tapi pelajarannya banyak ya, Bapak. Monggo nunjuk, silakan. Sudah habis. Makanya kalau minum tuh dikit-dikit. Biar enggak cepat habis. Sebaliknya. Kalau yang tadi yang punya kerjaan ditinggalkan untuk cari akhir akhirat. Yang kedua, sebaliknya. Orang yang hidupnya udah zikir wirid, dia zikir wirid gitu. Terus lihat orang lain punya masjid bagus, punya musala bagus gitu kan. Sementara dia gubuk tempatnya, Gu, gubuk. Jadi pengin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 dari satu mimbar ke mimbar. Amplop itu 100.000 ya alhamdulillah ya. Biasanya 50 ribu ya. Amplopnya 50 ribu Kalau dapat 200 itu saya ya sujud syukur. Padahal satu bulan saya itu cerama cuman cuman 5 kali ya. Misalnya begitu kan. Amplopnya enggak cukup nih. Amplopnya enggak enggak cukup ya. Jadi saya lebih baik enggak mau cerama lagi ya. Udah, saya mau ikut sama bos itu aja jualan di pasar. Gitu. Ini orientasinya apa berarti ini duit, orientasinya u, wang. Walaupun niatnya dia mungkin baik, dengan uang tadi dia pengen sedakol, dengan uang tadi dia pengen, pengen apa namanya bantu orang lah, orang lain. Tapi tugasnya dia bukan di situ, gitu loh. Tugasmu tuh. Tugasmu itu bukan di situ. Allah kasih kamu ilmu, ya tugasmu mengajar. Allah kasih kamu kemampuan, ya tugas kamu untuk bela belajar. Jangan itu dibuang tanpa cari du Dunia itu salah besar. Nah.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 Ya kan? Kurang ajar karpetnya yang belikan juga juga saya. Itu sistem saya yang beli semua. Air streetnya air saya semua. Jadi saya tidak perlu ke masjid. Ugh ganjaran cukup. Ini benar atau salah ini? Salah itu. Ya salah. Memang kamu punya dua tugas. Kamu bantu masjid, bantu musola, bantu orang yang kurang mampu, bantu orang yang sakit, bantu orang yang terlilit. Itu tugasmu. Itu tu tugasmu. Tapi solat lima waktu di masjid itu tugasmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara pribadi.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 jadi tanahnya udah beli masih nyewa lagi. Satu bulannya 2 juta rupiah. Siap meninggal di Jepang. Nah, jadi kalau udah begitu meninggal di Indonesia, nekat atau nggak nekat? Murah atau nggak murah? Makanya alhamdulillah, toh ya. Jadi musim di Indonesia ini luar, luar biasa. Nah, seratus rupiah jadi tanah pemakaman sehingga orang bisa dimakamkan dengan nyaman, nggak bingung, nggak bingung cari tanah gitu. Tanahnya sudah ah. Ada ini kan infak yang luar luar biasa dan di 100 rupiah kita jatuh ke tangannya orang soleh berkah. 100 rupiah jatuh ke tangannya orang enggak cetok ternyata sama orangnya diikut andilkan beli kokakola. Dapatnya oh, gegekan, sendawa, entek. Paling-paling masuk di perut kemudian jadi air se air seni atau jadi fanta atau sprite atau teh botol.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 Ya, rugi, misalnya rugi Dengan jujur rugi Dengan jujur rugi Rugi berapa paling? 100 ribu, 200 ribu Ya 100 ribu, 200 200 ribu Tapi barokah Uangnya itu berkah Pilih mana? Jujur Rugi, tapi harta yang diterima Jadi berkah Atau dusta, untung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 Yang keempat, Membantu fuqara wal masakin dengan hartanya. Enggak nunggu sugih lo ya. Enggak nunggu sugih. Pokoknya punya duit, ini buat bantu orang yang lemah. Kalau udah prinsipnya gitu, carilah duit sebanyak mungkin, enggak usah bingung. Enggak usah takut kalah sama kiai, enggak usah takut kalah sama habib, enggak usah takut kalah sama ustaz di akhirat, enggak usah takut kalah. Kenapa? Karena dia menjalankan tugasnya Allah Subhanahu wa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 Ya menjalani peran masing-masing masing sebaik Mungkin Gak usah ngelirik perannya orang lain Jadi saling menghargai Oh nih Habib nih tugasnya emang ceramah Emang tugasnya dia ceramah Tugasnya dia gak? Ajar Dah, jangan Habibnya dipaksa ke pasar oh, Nah nanti dateng nasihati Habibnya Bib hidup tuh jangan ceramah terus Keren ini keren betul nih ya Habib tuh, saya lihat Jumlah ceramah, terus Pengajian, terus cok, Gak bener tuh, Habib Rasulullah kan mengajarkan umat Islam tuh, suruh cari duit Suruh kerja Suruh kaya, gitu ya Suruh punya uang yang banyak, gitu Mentang-mentang dia pedagang hebat, gitu ya Terus nasihatnya seperti itu, berarti bener atau salah ini? Salah Ada tugasnya masing Masing Contoh yang satu ini nanti Bisa membuat kabelang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 Keluyuran sana, keluyuran sini. Pergi sana, pergi sini. Rasanya ini ngupainnya anak. Kesel tau, gitu misalnya. Jangan begitu. Memang tugasnya ibu capek-capek ngurus ah, anak, capek-capek masa, isa-isa, kora-kora, umba-umbah. Itu tugas ibu. Perannya di situ. Kalau peran itu dijalankan, surga tempatnya. Kan enak, toh? Enak. Ditinggal, kan? Saya enggak mau jadi ibu lagi. Nah, terus saya berada apa? Apa? Kaco kan? Saya mau cari duit, wah langsung pakai kaos singlet gitu kan? Wah surdi anekonek, numpak motor, weng golek duit gitu ya. Itu bukan tugasnya, kecuali kalau memang kondisinya memindahkan kita harus pindah haluan. Itu nanti bab berikutnya ya. Itu bab berikutnya. Bab-bab setelah itu akan dijelaskan. Jadi kita itu boleh pindah profesi. ya dari dari pekerja jadi ustad atau ustad jadi pekerja misalnya ya. kalau emang itu Allah yang memin dahka, ya, itu nanti bukan bab sekarang belum kelasnya ni. Ya. Ini kelas kita masih kelas yang seperti seperti ini. Saya mau kasih contoh begini. Jangan tahu para peneliti peneliti peneliti itu ya yang tugasnya meneliti obat. Tugasnya meneliti obat Bagi sebuah penyakit Jadi ada satu penyakit Terus dibuat tim dokter Meneliti obatnya Kerjaannya mulia atau tidak mulia Mulia Ternyata tim dokter itu selama Sepuluh tahun tidak ketemu Anak istrinya Hidupnya cuman di laboratorium Ngurusi Bakteri kuman kumandites Terus dari pagi tidur Lagi melek gitu terus sepuluh tahun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 Dan yang lain jangan mengatakan, oh, orang kok tidak mau bergaul dengan masyarakat, oh, orang kok hidupnya cuma mengunci diri di kamar, oh, orang kok hidupnya cuma duduk saja pegang tas, tas beremas, eh, mas, mas ikan tas berah dicekel tambah macem ini. orang tugasnya pegang tas, berarti doakan dirimu gitu. Mengistigfarkan kamu, biar diampuni Allah. Biar bencana yang mau turun nggak jadi tuh turun. Memang tugasnya di situ. Nah kalau ini justru kemudian demo nggak batas biar lagi momot awalmu gitu ya, paham kan? Jadi seperti dokter-dokter itu tadi dihina orang misalnya keluarga dilupakan, anak nggak diurus, istri nggak di nggak diurus, cuma di kamar saja seperti itu, ya dengan apa tumbuh-tumbuhannya atau dengan penelitiannya apa seperti itu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 Kemudian cuman di hutan anak istri enggak dihubungi 3 tahun. Saya mau nanya, secara zahir ketoknya benar atau enggak benar? Ketoknya enggak benar, anak enggak diurus, istri enggak di enggak diurus. Tapi ini pekerjaannya mulia, ini tugas dari negara, negara memang dia harus menjalannya seperti itu. Nah kalau enggak mau semua kan dia repot gitu kan? Ada tugas masing-masing. Makanya kita jangan iri dengan tugasnya orang lain. Apa yang menjadi kendaraanmu itu naiki Kalau tugasmu cari duit ya, tenanan lo no, beli duit cengkeh. Ya, oh, cuma nanggung-nanggung. Kerana ento alhamdulillah, orang ento yo ya, alhamdulillah gaya. Padahal orang ento Ya mumet gitu kan ini lo usaha dapat alhamdulillah, tidak dapat yo ya, alhamdulillah gaya mas kamu gaya mas. Nyata tidak megang duit, ya mumet kok, gitu kan? Yo ya, cari duit yang beneran, yang sungguh-sungguh, -sung. sungguh-sungguh kerja yang sungguh-sungguh, jangan nanggung.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 Mau saya buat serius? Ya, mau saya buat serius. Usahakan dari mulai besok pagi jenengan nabung. Jadi nanti akhir Oktober tidak beli buku bukan murid saya. <laughs> ya, bukan murid saya. Sudah dikasih tahu ni buku plus in, in fact untuk ma majelis. ya. Kalau akhir Oktober nanti tidak beli bukunya bukan murid saya.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 Layar kaca atau yang nggak kaca gitu. Sekarang layar nggak kaca lagi kan ya? Eh layar apapun yang disuguhkan entah sinetron, entah film, itu kalau dia urusannya dukun langsung dupa dan kemenyan. Betul. Urusannya setan malam Jumat kurang ajar kan? Gak ada setan keluar malam Minggu heran saya. Padahal malam Minggu itu banyak setan. Kluyuran, kentang ya? Kalau malam Jumat itu malaikat pada kluyuran ke masjid-masjid, ke pemakaman, itu malaikat. Karena malam Jumat itu sunnah diarahku kubur. Kan begitu. Tapi dibuat malam Jumat itu kluyur. Malam Jumat itu, malam Jumat itu po, pocong. Malam Jumat kuntilanak. Ya eh, betul kan ya? Seperti itu. Si manis jembatan Ancol. Malam Jum, Jumat. Kan begitu. Jembatan Semanggi tidak ada. Tidak ada. Tidak nah, ada. Ancol. Lah, jauh. Nah ini malam Jumat, malam Jumat, dupa menyen, langsung du, dukun, gara-gara film, film. Jadi film ini begitu urusan contoh ya, contoh acara e, ngirim ngelarung itu ngelarung misalnya sesajen, ya, sesajen. Nanti yang bagian begitu dupa ditun tunjukkan, jadi kesannya.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 Sejak zaman dahulu sampai sekarang Artinya para raja, para bangsawan Orang-orang pintar Itu semua pakai dupa dan kemenyan Makanya Indonesia ini ekspor Tirgaru dari zaman dahulu kala Dari zaman kerajaan Sriwijaya Wih, Sriwijaya loh Ekspor yang namanya kayu Kayu garu, lewat jalur sutra. Tahu jalur sutra? tidak ngerti? cari di google Jangan naik sama saya Lewat jalur, jalur sutra. Ini nih, kalau langsung dibakar sini, sini, sini. Menyanyi, ya. Masih di sini, menyan ya bapak sini, menyan. Ini tadi ini, ini nih. Coba lihat, ini nih, ini. Iya bapak sini. Iya, kasih, kasih, kasih. Saya mau jadi dukun sebentar. <tik> tenang, tenang pak <bahwa> itu. Iya. <tik> <tik> Masa ada dukun wadangnya seperti ini? <tik> ya, ini tempatnya namanya Bihkoroh, yang dibakar namanya Bu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 itu semua ajaran Rasulullah SAW. Jangan disamakan dengan praktek-praktek perdukunan. Kan seperti itu. Prolog. Kemudian saya tunjukkan bukti. Buat yang ngomong itu musrak-musrik, musrak-musrik. Kadang itu muslim di Indonesia ini ada yang gak cedol. Ada yang gak cedol. Yang pakai begini dibilang mus musrik. Gampang banget duduk orang musrik. Cuman gara-gara bakar menyan dibilang mus musrik.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 Ya, maka buat kita ada nilai tambahan selain itu tradisi dia menjadi sun sunnah. Jelas ya. Ini belum apa-apa Itu nanti ada foto-fotonya, terus ada dalil-dalil hadisnya. Ni hadisnya, ni rasul begini, ni sahabat begini, lo ni tapiin begini, ya ni hadis novel begini, lahir begitu nanti. Nanti ada foto Edwin lagi bagar dupa di Majlis Ar-Raudoh. Kita potret masuk di dalam buku saya yang terbaru. Siapin ya. Kan wajah-wajah mirip dukun <laughs> Udah mirip Jadi jangan jangan disamakan Antara dukun dengan Yang namanya memakai wangian Dalam Islam Jelas nah, Jadi kan nanti kalau enggak percaya pergi umroh Di sekitar masjid Nabawi Itu orang jual dupo semua Jual menyan dan harganya mahal Harganya mah? mahal enggak murah saya kan pernah ngomong, adik saya kan pernah pernah terlibat dagang, dagang kayu garu. Itu ada yang satu kilo harganya satu miliar. Satu kilo harganya satu miliar. Jadi memakai harum-haruman menyandar dan lain sebagainya atau pakai wangian itu sunahnya Rasulullah SAW. Pernah lihat video dalamnya Ka'bah yang yang belum pernah coba angkat tangan. Video bagian dalamnya Ka'bah yang belum pernah angkat tangan. Belum.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 nya di dalamnya di Ka'bah. Ternyata di situ itu raja, rajanya Arab sana, dia itu tuangkan minyak gaharu, ya minyak gaharu, kental gitu ya, dituangkan di kainnya, entah sapu tangan gitu ya, di kainnya. Kemudian di dalam Ka'bah itu beliau oser-oseri yang namanya dinding Ka'bah itu dengan par, parfum. Lah kira-kira ini betaah atau tidak? Pernah Nabi Muhammad ngeseri Dindingnya Ka'bah dengan parfum? Tidak ada riwayat satupun yang menunjukkan Rasul Dengan parfum Tetapi memang memakai wangi itu secara umum sun Sun lah Jadi ya oke-oke saja baik-baik saja Tidak harus semuanya lek Harus ada contoh dari Nabi Itu kan kadang orang over overacting gitu loh ya Tidak ada contohnya dari Nabi Ya mas orang langkah murah Podok anjing lebih berah mas Oh nabi itu sunnah jalannya nabi itu seperti turun dari tang tangga jalanmu enggak seperti jalannya nabi berarti jalanmu bedah berarti rokok kan kacau kan ya betul kan kalau jalannya enggak kodo sama jalan nabi berarti bedah enggak, itu kamu makan pakai sendok itu enggak enggak ada contohnya dari nabi berarti makan pakai sendok ini bedah karena makan itu ibadah itu kan kacau kalau semuanya begitu naudzubillahim dalik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 Sementara masih harus Seramah, ngajar, dan ngurusi Bangu-bangunan Terakhir ibu-ibu Di depannya sudah ada tralis begitu Suka enggak bu? Suka? Bagus enggak? Doakan segera bisa saya lunasi ya Itu belum lunas Doakan bisa segera saya lunasi Alhamdulillah nikmat Kemudian di atas tuh sebagian Sudah dikompon ya bu ya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 terbuka welcome gitu jadi semua orang itu merasa memiliki mudah mah, masuk makanya itu saya mau robokan secegera mungkin segera mungkin setuju jangan cuma setuju kalau diajak kerja bakti ya moral gitu <laughs> ini yang biasa kerja bakti tuh teman-teman yang biasa kerja bakti tuh kadang kalau diajak kerja bakti apa namanya sok telat datangnya yang sudah biasa lo ya kerja bakti lumayan itu hasil Merobohkan kan itu tidak pakai tenaga apapun kecuali tenaga cuman berapa gelintir manusia itu. Ya? Berapa gelintir manusia? Yang namanya dak itu dipukul-pukul ya? nyatanya ya roh, roboh gitu kan? Alhamdulillah dan manfaat bisa buat parkir sehingga parkirnya enggak jauh-jauh. Nanti kalau ini udah penuh baru ke P3 itu. Kalau udah penuh baru ke sana. Biar yang ibu-ibu terutama parkir di sini biar enggak kejauhan jalannya ya, Bu ya. Yang naik motor. Makasih, semoga manfaat 2152 Saya ngecek handphone dulu boleh uh, Ternyata banyak SMS yang masuk B Bib saya mau pesen bukunya kalau udah jadi Bisa dikirim tidak Oh bisa insyaallah jangan khawatir <laughs> Syarat dan ketentuan berlaku Gitu kan ya Hmm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 Saya kalau kerja terus nggak sholat gaji saya banyak, yo cemas gitu. Walaupun gajinya banyak ya jangan kerja yang seperti seperti itu. Insyaallah nanti pertanyaan pertanyaan akan kita jawab uh, di buku lah ya yang bisa dijawab di buku dijawabi di, di buku. Disini ada yang mau nanya nggak? Masih ada 6 menit? Nggak ada ya? Ada? Silakan Bu teriak dari atas Bu. Mas Roni nyiapin menyiapkan mikbah di atas ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang dinamakan apa? Oh Sajen Ya ha -ha. Apa? Induk-induk Di perapatan-perapatan itu ya Bu ya? Ha, terus Ya, ya ya ya. Ya ya. Paham Bu. Jadi begini. Kalau malam Jumat, malam Jumat di Solo itu masih ada. Enggak tahu kalau di wilayah yang lain ya. Di Solo itu masih ada. Biasanya keluarnya tengah malam. Habib enggak tahu. Loh, dulu kan saya suka kuyuran malam-malam. <laughs> ya. Keluarnya tengah malam gitu ya. Atau naruk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 Kok kira-kira sesajen di daerah itu menghapuskan kemusyrikan gitu? Yang menjadi alat kemusyriknya itu kan bukan sesajennya itu, tapi sesuatu yang diyakini tadi kan ya, jen-jenya itu. Dah. Mestinya ajen kan mau mukul ia jenya itu. Seperti kalau dalam kisah itu kan pohonnya yang ditebang, betul kan? Bukan bukan sesajen yang ditaruh di depan, po pohon tapi pohonnya yang di ditebang. Nah Itu dulu. Kalau di Bali itu banyak begitu ya. Di Bali kan bukan Muslim kan ya, banyak seperti seperti itu. Kadang tuh Muslim Muslim yang main ke Bali sok nakal itu, sok nakal itu ya. Biasa sajian sajian di Bali itu ya rondo modern. Kadang ada rokoknya barang. Tapi nggak tahu loh ini cerita dari teman-teman yang pernah tinggal di Bali gitu. Kan ada rokoknya, ada roh rokok lapas nggak punya rokok namanya nakos gitu kan.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 Kalau ingkar, ini salah, ini dosa, ini enggak boh, be? betul. Tapi secara dohier harus ada perilaku yang benar. Perilaku benar yang bagaimana? Ya kalau emang mau enggak ada lagi ya orangnya yang ngasih dinasehatin gitu aja kan? Disamperin, Mas. Menurut ilmu perdanyangan modern, sekarang danyang-danyang itu tempatnya enggak di lagi. Di mana? Ngumpul di pengajian. Kenapa? Karena danyang-danyangnya udah pada tobat. Jadi saat jenengan itu lebih bagus dikirimkan ke Majelis Ar-Rulbah gitu. Itu karena danyangnya udah pada tobat yang di perapatan-perapatan itu udah ikut ngaji sekarang gitu. Jadi setiap siang itu jenengan -sian gini diguyoni nanti eman-eman duitnya gitu, eman-eman duitnya. Ini cuma contoh ya, guyon gitu. Artinya diajak pendekatan gitu, di, orangnya didakwai. Itu lebih injak-injak dibuang. Saya ingin mencari. Oh, tidak. Saya tak gaya. Saya ingin menang. Tidak rampung. Lah. Rampung. gitu kan? Tidak rampung. Rampung. Atau bisa jadi ada benda yang berbahaya. Sehingga bisa mencelakakan orang yang mengendara lalu lintas. Kan tidak tahu kita ya. Dan dengan di injak itu mungkin ada sesuatu yang apalah. Penuh paku atau apa. gitu? Kalau ada bendanya kan orang kelihatan. Oh, itu ada benda yang bisa menghindari.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 Kerja cari duit atau cari ilmu. Nah gandeng ustaznya butuh duit. Ustaznya butuh duit gitu kan. Lihat orang ini semangat pengen belajar. Padahal dia tidak mengerti ini makomnya orang ini di mana. Karena dia butuh duit dia ngomong. Nggak kamu cari duit yang banyak bantu saya aja gitu. Udah cukup gitu. Nah ini bisa jadi tidak pas. Tuntunannya tidak pas. Tapi kalau orang soleh. Itu menentukan kamu kerja yang kerja. Kamu cari ilmu atau lebih banyak cari duit. Itu dia dengan pandangan hatinya. Firasat. Dengan nur yang ada dalam hatinya Ittaku firasatal mukmin Fa'innahu yan dhuru binurillah Dengan firasatnya itu Dan masih banyak yang seperti itu Makanya kita disuruh soan ke ulama Soan ke tempatnya orang soleh Minta pendapatnya gitu kan Untuk, untuk apa? Untuk mantapkan langkah kita Di samping kita istiqoroh tentunya ya Tentunya paling nomor satu Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atau datang ke orang soleh Minta pendapat Gimana ya? Kira-kira ya, bagaimana? -kira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 Uh, udah nanya sama satu orang, katanya saya disuruh meninggalkan dia dan nikah lagi. Wes, atau ya, nanya sama satu orang. Menurut Habib bagaimana? Menurut Habib bagaimana? Enaknya bagaimana? <laughs> Sawangsi ayuh orang gitu ya, ngaco kamu. Gitu. Ini.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 maka silakan cari suami yang tidak menghalangimu ibadah, ibadah. tapi sekarang rata-rata karena begitu atau karena yang begitu orang-orang nah, yang model tak sebut urusannya -kaya? paling kan, nah, dia tidak bisa ngasih nafkah saya, nah gue dikain nafkah ya orang tahu cukup kok <laughs> nafkah itu apa toh? bisa makan sehari dua kali kan cukup kok, cukup enggak Dapat tempat tinggal, ngontrak ataupun nunut, cukup kok? Baju bisa nutup aurat sepanjang hari, cukup kan? Cukup ya, wes. Tapi gak bisa membelikan pusat handphone, lain masalah, gragas awakmu berarti. Kamu gak kona'ah. Ya, kamu gak kona'ah. Kamu kira nanti kalau mau ganti, terus kamu bisa makmur, belum tentu. Soyo melarat, repot awakmu kan? Lebih kejam, lebih rekoso nanti.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 Make wireless, arah Allah punya minimal Sudah ada lima, tapi jarang Sekaliman muncul Tolong dimunculkan di hadapan saya Dan di hadapan ibu-ibu, setuju ibu? Ya, lanjutkan Bu. Hmm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 tertutup begitu. Jadi jangan nanti bajunya juga naik ke atas. Terus ketika rukuk dikit. Nah, ada pemandangan yang tidak indah gitu. Paham Bu ya? Selama syarat dan ketentuan yang tidak rapat tadi itu dijalankan enggak jadi masalah. Yang menyerupai uh, pria itu ya tadi itu, jangan japret-japret ya. Kemudian perempuan keluar pakai kaos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 Khususnya untuk Mas Agus. Suami dari Mbak uh, Tiwuk. Semoga disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Dan semoga setelah sehat. Kesehatannya bisa dimanfaatkan. Untuk semakin to'at kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Dan semoga kita semua oleh Allah. Dinyuduhi dari segala macam penyakit. Zohiron. Wabatinan. Panjang usia dalam kebahagiaan. Kenikmatan. Ketaatan. Kereduhan. Kemudahan dan kekayaan. Dan di akhir usia kelak dengan husnil khotimah, Ala hadiniah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh dhaalliin. Sedikit mumpang saya ingat ya. Kadang ini buat pebisnis, pebisnis ada godaan seperti ini. Orang yang bisnis, uang saya udah banyak. Habib, saya mau pindah aja ke pesantren. Saya mau pindah aja ke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 Berarti namanya tidak ada mujahadah. Tidak ada perjuangan. Itu namanya orang nyerah. Namanya orangnya nyerah. Yang hebat itu kalau dia kerja keras di tengah ruwet sampai nanti pada satu titik dia tetap bisa tenang. Ruwet tidak ada macam-macam bisa nahan amarah. Ruwet tidak ada macam-macam bisa kemudian keluar dikirnya. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Munculnya begitu. Itu jadi naikkan derajatnya. Makanya jangan ngambil keputusan gegabah. Saya mau tinggalkan semuanya, saya mau ke pesantren aja. Jangan sampai seperti itu. Ini sebagai satu contoh. Saya kalau kalau mau begitu, ya nuruti begitu. Saya lebih enak di kamar buka kitab, pegang tasbih, buka kitab, pegang tas tasbih nikmat. Karena makan itu kan nasi putih sama tempe goreng sudah enak atau sudah enak. Oh namanya ngajar itu ngajar diri sendiri itu sudah enak kok.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 وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلوب بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لكضاك فاكتبني من عوليك واسلوب بي سبيل هداك وعلحقني بأسياك Bass Allah ala siri ahmadin waadeu subhanahu wa alamin. Entri makasih dan maaf. Wa bilai taufikal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayunya.